pesta selalu liquid masih buka ya masih seru-seruan buat kalian yang udah rikos harus nyanyi sama-sama pokoknya jaya selalu buat liquid Jogja Marta ZANG